Hanya kita ikuti kajian bahagia ilmu Tersembahan dari 8.9.6 Mafazia FM Inilah 8.9.6 Mafazia FM Video huwa penuluh kalbun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa subi ajma'in amabak Sahabat mendengar setiap mafazah FM manapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam media ukua ini Dalam program Bahtera Ilmu Dan sahabat untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini Kita akan menyimak kajian bersama Ustaz Muhammad Sofwan Dengan pembahasan Tafsir Surat Nuh Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita dan juga mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah bagi kita amal baik bagi kita di sisinya Amin Ya rabbal Alamin. Baik sahabat Muazza dimanapun anda berada langsung saja mari kita ikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Sofwan. Dengan pembahasan mengenai Tafsir Surat Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudril falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah lahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiya ba'da Rabbi zidna ilman nafi'a warazukna fahman nabiyya. Amin Amma ba'du Hadirin rahmatullah Mari kita awali bersama Kajian pada bagi hari ini Dengan bersama-sama membaca surat al-fatihah Dan akan kita lanjutkan Dengan membaca Mari kita baca surat al-fatihah terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Arrahmanir Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in di neracaan yang lurus, ceracaan yang kita berikan kepada mereka, bukan yang Amin. Mari kita baca surat Nuh, iaitu surat yang ke tujuh Bismillahirrahmanirrahim Innā aḥsannā Nūḥan ilā qawmihi an anzir al-qawma min qabli an نُنَبِّئُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَأَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ هُوَ الْحَقُّ قُلْ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن يعبدوا الله Ya filla kum min dunu bim kum, wa yuakhir kum ila ajalim musamma. Inna ajalillahi ida jaa la مَا رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنْ Dikala diautum, ditawfiralahum, jadul a sabi'ahum, jadul a sabi'ahum, fi al-danim, wa'astaqshu thiyabuhum, wa'asur, ثُمَّ إِنِّي دَانْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ Yursin sana عليكم مدراك ويُمدّدكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا MANAKUM LATARJUNA LILLAHI WA QARA WA QALAM ALAM TARU KAYFA KHALAQALLAHU SAB'A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 Wahyu jadikan kamu di bumi bersabat, latesnukum minha sabulah fijak. Kala Nuhul Rabb, innahum sauni, watba'u man lam yezduhu maluhu, wa waladuhu وَمَا كَرُمَ مَكْرُكُمْ وَقَالُوا لَا تُنذِرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعًى وَلَا يَغُوسُ وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُسْوَى وَلَا يَنقَوْنَ Waqaf al-zulm kasira, ولا تزيد الظالمين إلّا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخنونها. فَأُدْخِنُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْسَارًا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْعَنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا innaka in tadharrum yudhillu ibadak wa la yadinu wa illa fajiran kafara rabbi gfirli wa li walidayya wa liman Waliman doxan baitiyya mu'minun wal mu'minin wal mu'minat. Walla tazidillallimina illa tabarra. Allah merahmna بالقرآن لنا امام ونوره ود ورحمة Allah ma dhakirna minhuma nussina wa alimna minhuma jahilna. Amin. Hadir rahmatullah, pada surat Nuh ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bersama. Salah satunya adalah riwayat atau kisah yang terjadi terhadap Nabi Nuh dan umatnya. Risalah kenabian. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Nuh Salah satunya adalah kesabaran di dalam berdakwah Kesabaran di dalam berdakwah adalah merupakan satu modal dasar untuk mencapai Dan untuk tercapainya satu uh, tujuan di dalam surat Alangkabut Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Walad Arusalna Nuhan ila kaumih falabisafim alfasana illa khamsina amak Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulnya yang bernama Nuh A.D.Salam dan berada di tengah-tengah umatnya mengajak mereka. Dalam waktu seratus kurang seribu kurang lima puluh tahun. Alfasanantin illa khamsinaan. Ya, sembilan ratus lima puluh tahun. Faakhothum tuvanuahum walimun. Dalam kisah perjuangannya Nabi Nuh an-Nisaalam, dakwah dan tarbiyahnya. Pendidikan dan dakwahnya setiap hari, siang, malam adalah untuk berdakwah. Di dalam ayat yang berbunyi, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلَوْ وَنَهَارَا Pada ayat yang kelima, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلَوْ وَنَهَارَا Nabi Nuh berkata, Ya Allah, saya sudah mengajak umatku petang dan siang. Petang dan siang dan malam. Layla wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Ajakan yang telah aku sampaikan tidak menjadikan mereka dekat tapi tetap lari. Wa inni kullama da'awtuhum litagfir lahum ja'alu fi adhanihim wastaghsawsi babhum asrru wastakbaru istikbara. Nah, wa inni dan setiap kali aku ajak mereka litagfir agar mereka mau ber munajat dan memohon ampun kepadamu mu Jadi ajakan Nabi Nuh adalah agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, malah mereka menjadikan atau menggunakan tangannya ja'alu asabi'ahum mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya Dan menutupkan baju ke mukanya Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat Nah, adun rahmatullah Ada ungkapan yang memang e, sering terjadi Bahwa hidayah itu Tidak dapat diterima oleh seseorang Pertama adalah Orang tersebut yang memang tidak menghendaki atau tidak menginginkan. Yang kedua adalah karena dia sombong. Coba di dalam ungkapan Nabi Nuh. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman. Agar engkau mengampuni kepada mereka. Mereka memasukkan anak jari mereka. Jadi mereka tidak mau mendengarkan ajakan-ajakan. Nah, hadirullah makhumul Allah. Untuk itu hidayah sebetulnya sudah dibuka atau sudah diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala dengan menurunkannya, mengutusnya seorang rasul, seorang utusan ini adalah merupakan hidayah yang semua orang akan bisa melihat dan semua orang bisa menerimanya. Yang akan menerima hidayah salah satunya adalah yang mengikuti dan mentaati perintah rasul. Dan perintah rasul tidak pernah menyelenceng dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika diajak untuk beriman karena keimanan inilah yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, malah mereka memasukkan anak jari mereka. Berarti tidak butuh begitu. Dan menutupkan baju ke mukanya. Ungkapan yang sangat indah di dalam ayat ini adalah menutupkan baju atau menutupi mukanya. Tidak mau tahu apa yang ada di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh salam Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dan sangat. Ya. Wa inni kullama da'otuhum, wa inni kullama da'otuhum ja'atita gufiro lahum. Jangan asal biahum fi adanim, wastawa shawsiyah bhum wastakbaru stikbara. Semua ini doa tuhum Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang terangan. Nah, sesuai dengan uh, sirah Nabi yang telah kita baca bersama, bahawa Rasulullah SAW di dalam berdakwahnya juga. Tidak langsung terang-terangan, tetapi secara sir, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia-rahasia. Dan ketika perintah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa berdakwah adalah dengan cara terang, sebagaimana Nabi Nuh lakukan, inni jiharo. kemudian sukunya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara yang terang-terang, dengan cara terang-terangan. Summa ini alantulahum wa asror tulahum isror. Kemudian suhunya aku menyeru mereka lagi terang terangan dan dengan diam diam. Nah, hadirulah makkumullah. Ini konsep dakwah. Jadi ada kalanya terang terangan dan ada kalanya diam diam. Yang berikutnya, wah ini kuli lemah dah on Tuhan tadi sudah. Fakultus tawfiru Robbakum in Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Baik, kita akan berhenti pada ayat ini. Fakultus tawfiru Robbakum in nahuka naqfaro. Ketika Nabi Nuh Sallam menghadapi umatnya yang bersikap sombong dan menjauhi dari kebenaran. Lagi tidak hanya diam, tapi menentang terhadap ajarannya. Terhadap ajaran dan ajakan Rasul. Pada waktu itu Nabi Nuh tetap untuk mengatakan bertahubatlah dan segera mintalah ampun kepada Allah. Karena apa yang dilakukan adalah merupakan dosa terbesar kepada Allah, mengecek nabinya dan memusuhi nabinya serta meninggalkan ajarannya, ini adalah dosa besar yang dilakukan oleh umatnya. Fakultus taqwiru rabbakum innahu kana faro. Yang akan kita bahas bersama adalah tentang istighfar atau ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'idah dan manfaat dari istighfar Hadir rahmah Ketika Nabi Nuh didatangi oleh beberapa pengikutnya yang memang setia Mengatakan bahwa kami mendapatkan ujian yang besar Kemarau panjang, tidak ada air Dan binatang-binatang kurus karena tidak ada makanan, rerumutan mati Begitu juga pertanian-pertanian gagal Fakultus tawfiru robbakum innahu kana ghoffaro Perintahnya Nabi Nuh adalah Beristighfarlah kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampunkan segala dosa Diperintahkan untuk beristighfar Karena ternyata dosa Yang mereka perbuat Dan mereka lakukan Yang menutupi segala rahmat dari langit atau dari dalam bumi. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaroh. Allah berjanji barang siapa yang beristighfar dan dengan hati yang sangat ikhlas maka dosanya yang dia perbuat maka akan dihapuskan oleh Allah dan ketika dosanya sudah tidak ada Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kehendaknya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Pada ayat yang 11. Sama Jika karena dosamu hujan tidak turun, maka beristighfarlah dan ketika istighfar sudah, kamu lakukan dengan ikhlas. Maka yakinilah bahwa yursilis sama alaikum midroro Nisayadi akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Istighfar mampu mendatangkan hujan Karena pada dasarnya hujan adalah merupakan rahmat Dan hujan juga bisa menjadi laknat Ketika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Diturunkan Maka akan dapat menyuburkan Tanaman dan menghidupkan kembali Bumi atau tanah yang mati Karena dengan rahmatnya Dan rahmat Allah Inna rahmatullahi qoribum Minal mufsinin Dan rahmat Allah sangatlah dekat Dengan orang-orang yang berbuat baik Hadir rahmatullahi Yurusiris sama alaikum Midororo Ini adalah satu dari beberapa faedah atau beberapa hikmah dari istighfar Orang yang mendapatkan rahmat Allah salah satunya adalah Orang yang telah dihapuskan dosanya Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Ini adalah karena dosanya yang menutupi Untuk datangnya rahmat tersebut Yusili sama alaikum midaroro Bahwa ketika Nabi Nuh Alaihi salam Didatangi oleh Mengikut-pengikutnya yang setia tadi. Dan menyuruh untuk senantiasa tetap beristiqamah di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan uh, ketergantungannya adalah kepada Allah. Dengan beristighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan segala apa yang mereka sedang alami. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ Wajja allaqum janati wajja allaqum anharok. Ini yang kedua. Jadi istighfar yang pertama adalah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa curahan hujan yang akan dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua, wayum didukum bi amwadi wabarin dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Istighfar yang dilakukan atau yang diucapkan itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghapuskan dosa-dosanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta karena pada waktu itu paceklik, pailit dan hampir orang-orang tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, di sini tidak hanya berlaku pada umatnya Nabi Nuh, tetapi ayat ini adalah berlaku sepanjang masa wa yumditukum bi amwali wa banin jannati wa yaj'al dengan beristighfar itu Allah Subhanahu taala akan memperbanyak rahmat yang mereka terima dan Allah Subhanahu taala akan memberikan keberkahan di dalam harta yaitu yumditukum bi amwal membanyakkan Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa taat dan orang-orang yang senantiasa berada di dalam aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang berupa syariat, ini tentunya bahwa nikmat-nikmat yang ada di dunia adalah merupakan rahmat. Dan orang-orang yang tidak beriman dan nikmat yang mereka terima sebetulnya adalah bukan nikmat sesungguhnya hartanya banyak ataupun anaknya banyak tetapi pada dasarnya adalah merupakan pelajaran atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala Hadin rahmatullahi wa yumditikum bi amwali wa yaj'al lakum jannat yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yursil sama 'alaikum midra Allah akan mengirimkan hujan yang lebat, wayumditikum bi amwal dan akan memberikan harta yang banyak dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Wayumditikum bi -sungai. amwal, liwabani nawajjalakum jannah, tiwajjalakum anharok. Nah, di sini maka ketika kita menghayati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Nabi Nuh dan umatnya innahu Ketika Rasulullah SAW Di dalam hadis Yang menyebutkan bahawa Tidak kurang dari 70 kali Beliau beristighfar Sampai 100 kali Maka dari kunci kehidupan Berawal dari istighfar itu Segala rahmat Allah Telah Mengiringi kehidupannya Begitu juga Apa yang Rasulullah SAW Minta juga dikabulkan Nah maka kita Sebagai umatnya Marilah kita bersama-sama memulai Dengan istighfar itu untuk Mempermudah segala, segala Urusan dan mempermudah segala Keinginan Istagfir atau istighfar Jadi ada beberapa tingkatan. Taubat yang paling mudah adalah dengan mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Orang awam istighfarnya adalah dari melakukan hal-hal yang dilarang. Orang awam ketika melakukan Siap, dia akan istighfar Memohon ampun dari segala dosa-dosa Yang diperbuatnya Orang yang tidak awam Akan memohon ampun dari kelalaian hati Kelalaian hati inilah Yang disebut dengan ghoflah Kelalaian hati Tentunya hanya akan dirasakan oleh yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir atau mengingat Allah ini hanya akan dirasakan ketika seseorang itu sudah terbebaskan dari dosa-dosa yang besar. Dan ketika orang awam mengatakan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru saja Mengerjakan perbuatan dosa Nah orang-orang yang di level atasnya adalah Ketika dia tidak ingat kepada Allah Dia selalu istighfar Karena istighfarnya bukan baru saja Atau bukan pernah melakukan kejahatan Tetapi merasa bahwa hatinya jauh dari Allah Subhanahu SWT Untuk itu ada tingkatan di dalam uh, istighfar Semoga pertemuan ini adalah mengantarkan dan mengangkat jenjang kita untuk lebih tinggi di dalam istighfar Amin. Istighfar kita, ada kalanya istighfar dari hal-hal yang memang uh, zohir Apabila orang sudah tidak lagi secara zohir nampak bahwa dia pembuat atau pembiasa untuk berbuat dosa Maka dia tidak lagi cukup untuk dikatakan bebas dari Zohirnya, tapi adalah bebas Dari lahirnya Nah, Tazkiyatun nafs Atau yang sering disebut dengan Kata-kata uh, penjernihan hati Pensucian jiwa Ini adalah sebetulnya Berawal dari Berbagai macam tingkatan-tingkatan Karakter dan Tingkatan-tingkatan di dalam uh, Ketenangan atau jiwa Ada orang yang Tenang jiwanya ketika secara zuhir sudah tidak berbuat dosa. Misalnya ada orang yang tenang cukup ketika sholat fardunya telaksanakan. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dia merasa tenang ketika itu sudah dilakukan. Meningkat lagi, ada orang yang tidak cukup dengan lima waktu dikerjakan sebagai yang wajib. Kalau tidak kobliah dan baktiyah rasanya juga tidak tenang. Jadi sunat-sunat terwati ini ternyata juga mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Ada orang yang datang ke masjid tanpa berat dan tanpa ada beban. Kalau tidak kobliah juga sepertinya tidak ketinggalan apa-apa. Nah berikutnya ada beberapa hal lagi. Tidak hanya kobliah dan baktiyah lagi ternyata memang jiwa ini ketika sudah naik lagi tingkatnya, dia akan mencari dimana ketika hamba yang lain tidak mendekat kepada Allah dan dia berada pada posisi yang terdekat di si Allah. Maka ketika tidak sholat duha misalnya, dia juga merasa ketinggalan. Seolah-olah menjadikan bahwa duha adalah bagian kewajiban dari dirinya. Nah, ini ketika siang hari. Dan memang pada fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ibadah sebetulnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Keutamaan kepada jiwa seorang hamba itu, nah hadir Rahimahkumullah, ada Beberapa saat lagi bahawa Ketika Nabi Muhammad s.a.w Mendapatkan Satu derajat yang tertinggi Adalah wa inna kala la la'ala Khuluqin azim, bahawa Rasulullah adalah Mendapatkan posisi yang sangat tinggi Yaitu akhlak yang terpuji Orang yang sholat tidak mempunyai batasan waktu sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin adalah sholat daim. Karena yang dia rasakan adalah minimnya taat yang dia lakukan atau ketaatan yang dia upayakan untuk dia persembahkan kepada Allah, dia melihat kekurangan itu maka sholat ini adalah dalam rangka memaksimalkan bagaimana agar nikmat-nikmat Allah itu terrealisasikan dalam satu amal yang nyata. Maka setelah sholat duha, sholat ruatib, masih mencari amalan apa lagi di dalam sholat yang bisa dikerjakannya. Sebagaimana tingkatan-tingkatan istighfar ini juga berlaku, para ambiya dan para ul azmi Di dalam Berdoa dan di dalam Memohon ampun kepada Allah Bukan dari melaksanakan perbuatan Dosa besar atau dosa kecil Karena para ambiya adalah Maksum yaitu terbebaskan Dari dosa kecil Apalagi dosa besar Para ambiya Adalah mempunyai posisi yang sangat tinggi Karena di dalam surat uh, Sod misalnya Ada awabun Innahu kana, innahu awwab. Misalnya, mari kita lihat pada surat Sod. Surat Sod. <coughs> ya, surat yang ke-28, eh, 38. Ya. Ya. Kita baca dari halaman 454 untuk Quran yang terbitan Arab Atau yang sama Yaitu surat sot ayatnya ayat 17 sampai dengan 19 Mari kita baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Isbiru ma yaquluna wal kurad janad mudad al-anid innahu awad Sekarnal jebal, malahu yusabihna bil ashir wal ishraqa, wadzirah mushurat, so kallulahu awab. Sudah ke? Cuba. Surat ke-38 Ayatnya ke-17 Sampai dengan 19 Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Isbir ala ma yaqulun Walqur abdana Dawud Dhal aidi Innahu awab Jadi Ada Istilah-istilah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya di dalam surat Al Baqarah Inna Allah yuhibut tawabin wa yuhibul muttaqhirin. Nah antara awwab dengan tawab Innu kalau Inna Allah yuhibut tawabin wa yuhibul muttaqhirin. Jadi kata-kata istighfar tadi yang akan kita jelaskan di sini adalah tingkatan-tingkatan orang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang masih senang beristighfar dari hal-hal yang besar, misalnya dia sudah bisa membebaskan dosa-dosa yang pada umumnya, misalnya tidak sholat. Mahrib misalnya atau tidak sholat asar misalnya dia sudah terbebaskan atau dia istighfar karena kemarin baru saja tidak sholat Jumat misalnya atau baru saja tidak sholat Zuhur misalnya. Nah ini istighfarnya adalah karena memang melakukan kemaksiatan yang secara lahir orang bisa melihat. Nah selanjutnya. Ada tingkatan yang berikutnya adalah Tidak hanya Terbebaskan dari Melaksanakan Dosa yang memang besar begitu Seperti meninggalkan sholat Tetapi Memohon ampun adalah karena Kelalaian hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, orang-orang yang Tersebut maka dinamakan tawab Orang yang banyak memohon Ampun kepada kepada Allah, innahu kana tawwab Nah, selanjutnya Pada tingkatan yang Dimiliki oleh para nabi adalah Awab Awab adalah Orang yang Ketaatannya Sudah tidak karena Berdoa atau Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari melakukan Perbuatan-perbuatan dosa Tetapi adalah karena memang kehidupannya semua di dalam ketaatan. Isfir ala mayakuluna walkur abadana Dawud alaidin nahu awab bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai kekuatan sesungguhnya dia adalah amat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang awwab adalah yang sudah tidak lagi merasa berat ketika melakukan kebaikan. Awab. Maka istighfarnya seorang yang awab ini adalah bukan karena kemaksiatannya. Karena para nabi adalah sudah terbebaskan dari dosa besar dan dosa kecil. Maka awab atau istighfarnya adalah karena... Untuk memohon kepada Allah Agar amanah yang diberikan Senantiasa sesuai dengan Kehendaknya Karena Awab ini sudah tidak lagi memip, apa Melaksanakan Kekurangan-kekurangan, tetapi senantiasa Melaksanakannya adalah Hal-hal yang menjadi Kemuliaan dirinya Ini Awab Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil asyi wal ishar. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya. Di waktu petang dan pagi. Orang-orang yang sudah diangkat oleh Allah derajatnya seperti para nabi tadi yang berjamaah, yang makmum tidak hanya dari kalangannya bukan dari manusia saja tetapi Allah menundukkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk senantiasa berjamaah dan makmum atau mengaminkan doanya sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud innasakharnaljibala ma'ahu yusabbihuna bilasyai walisyruq nah ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana kepada Nabi Nuh tadi Yurusilis sama alaikum midrora Yang pada surat Nuh Bahawa ketika Allah SWT Sudah menyayangi kepada hambanya Sayangnya Allah kepada hambanya adalah Karena bersihnya hamba dari segala macam dosa Maka berikutnya apa yang dikehendaki oleh hamba Akan Allah SWT berikan Dan bukti yang sangat nyata kepada para Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala menyertakan apa saja untuk menjadi bantuan dan menjadi pembantunya. Inna sakharnal jibala ma hi yasabbihna bil asywa wal ishra. Wa tairam Tidak hanya gunung dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul masing-masing amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tergambar dalam kisah ketika hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika beliau berada dalam satu gua, ya bukan seperti gua jati jajar ya. Kalau kita gambarkan jati jajar ini asal ngumpet sedikit, dia ya, orang sudah susah nyari karena panjangnya ya tidak cukup untuk satu menit ya keliling tapi kalau di Arab Saudi gua itu asal ada cergoekan sedikit itu sudah gua gitu ya. ada cergoekan sedikit sudah itulah gua nah ketika ada orang di dalamnya dan diintip langsung kena sasaran apalagi dilempar dengan batu nah ketika Allah subhanahu wa taala menghendaki bahwa seluruh makhluknya menjadi pembantu dan menjadi tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam satu gua yang mendatangi adalah bukan manusia untuk menutupi jejak-jejaknya beliau biar tidak terlihat oleh musuh adalah termasuk laba-laba dan burung-burung untuk menghilangkan jejak itu merpati dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, wa tayra mahshuratan kullu lahu awwab. Ini adalah merupakan satu fadilah atau hikmah dari istighfar dan selanjutnya adalah dari ketaatan bahwa istighfar yang murni dari segala macam e, intrik atau keinginan istighfar yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa taala yang berikutnya ketaatan yang memang juga murni karena Allah subhanahu wa taala maka selanjutnya Allah akan memberikan apa yang dia inginkan termasuk adalah rahmat yang begitu melimpah. Tadi sama sama'alaikum midrora wa yamditkum biamwal pada surat Yunus dan di sini adalah wa tayrum mahsyuratan kullulahu awwab. Diberikan oleh Allah karena mereka taat. Diberikan kepada Allah hal seperti itu adalah karena ketaatannya. Nah, untuk itu di dalam surat Yunus coba kita lihat yang kita sudah sering baca ala inna awliya allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun ya, ayat 62 surat Yunus, surat yang ke-10 ayatnya 62 ala inna awliya allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Lahumul Bishrah fil hayat dunia dan akhirah, la tabdhirahikalimatillah. Zalikahul Fauzul Ali. Ya, Surat Yunus adalah surat yang ke 10 ayatnya ayat yang ke 62 dua di sebelas pak halamannya dua enam dua puluh enam belas. ayatnya yang ke-62. Ya, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, inaudia Allah, la khafun عليهم, wallahum yahzanud. Al-ladin amanud, wa kano yataqud. Lahum al-bushra fil-hayat al La ya, tabdilani kalimatillah Danika huwal fawzul azim Perhatikan sekali lagi Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim Walahum yahzanun Orang-orang yang gemar dan digemari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gemarnya Allah kepada mereka, kepada orang-orang tadi adalah. Karena ada beberapa sebab. Ala inna Aulia, Allah ila khafun alaihim walau mi'azan. Ingatlah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang awam. Yang banyak taatnya Yang hampir saja Kehidupannya tidak pernah Melakukan Kecuali ketaatan Yang dilakukan adalah Sesuatu yang memang Merupakan ketaatan Nah, kekasih-kekasih Allah La khaufun alayhim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah akan Tersentuh Oleh sifat khawatir Dan tidak lagi tersentuh oleh sifat sedih. Nah, khawatir terhadap masalah dunia, sedih terhadap masalah dunia. Yang mereka khawatirkan adalah rahmat Allah apabila jauh dan tidak dimilikinya. La khauf 'alaihim wa la hum Siapa di antara mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang menjadi kekasih Allah bukan orang yang tidak bertakwa dan beriman. Selalu diandalkan bahwa Yang akan menjadi kekasih Allah adalah mereka Yaitu orang-orang yang beriman Dan selalu bertakwa Nah, kalau awwab Bukan hanya beriman dan bertakwa Karena orang yang beriman dan bertakwa Ini masih beberapa jenjang lagi Orang yang beriman Masih ada yang maksiat Yang bertakwa juga masih kadang-kadang ghoflah Awwab adalah yang memang kehidupannya senantiasa di dalam ketaatan. Iman dan takwa adalah merupakan pondasi. Nah, selanjutnya di dalam keimanan ini terbagi beberapa, beberapa macam iman yang kuat, ada iman yang lemah dan ada iman-iman yang sedang-sedang. Uh, nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun orang-orang yang beriman lagi selalu bertakwa. Nah, Bapak-bapak yang saya Istighfar itu akan dapat berfungsi menghilangkan dosa adalah ketika dilandasi keimanan. Istighfarnya jalan terus, tapi keimanannya kepada Allah tidak bertambah. Ini bisa jadi karena memang keimanannya tidak pernah dipupuk. Memohon ampun kepada Allah, ini sebetulnya adalah dia sedang membersihkan bekas-bekas dosa. Keimanan tidak hanya cukup dengan istighfar, tetapi dengan beramal solih. Maka wakanu yatakun adalah mereka selalu bertakwa. Jadi kalau kita amati bersama, orang yang beriman adalah orang yang sudah mempunyai satu keyakinan. Yang yatakun orang adalah ketika mempunyai keimanan, dia berarti selanjutnya beramal solih. Maka di dalam yatakun ini selalu Waka'anuyat takun artinya ketika melaksanakan sesuatu dia pasti ingat akibatnya. Melaksanakan sesuatu. Jadi orang beriman, ya, ada kalanya yang beriman tetapi pasif. Orang yang bertakwa adalah iman dan aktif. Ada orang yang beriman tetapi tidak mau beramal. Ini namanya imannya pasif. Nah selanjutnya, para awliya Allah adalah bukan orang yang beriman dan pasif. Orang yang dikendaki oleh Allah. Dan orang yang selalu juga menyongsong. Bagaimana kehadapan Allah? Salah satunya adalah, Alladzina amanu wakanu yatakun. Bapak-bapak yang saya melihatkan, kita tidak akan dinamakan orang bertakwa, salah satunya kalau tidak beramal. Karena dengan beramal itu kita bisa berhati-hati. Kalau orang berhati-hati dan tidak mau berjalan, ini namanya hati-hatinya salah. Dia hati-hati biar tidak tertabrak mobil, tapi malah diem begitu. Tidak nyebrang-nyebrang. Jadi, ya gak sampai-sampai. ya. Dia hati-hati sekali bagaimana mendidik e, dirinya dan bisa menjadikan dirinya adalah sebagai teladan. Tetapi, dia tidak mau menyelesaikan satu persatu hari demi hari untuk terjun langsung di masyarakat. Nah, yatakun adalah mempunyai pengetahuan dan diamalkan sesuai dengan perintah. Jadi bukan sudah mendapatkan pengetahuan, diem saja, ditutup konsepnya dan tidak dilaksanakan. Ini baru menjadi satu keimanan, belum menjadi satu ketakwaan. Ketakwaan adalah konsep dan dilaksanakan konsep itu sesuai dengan kehendak apa yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada istighfar, tadi tingkatan-tingkatan kita di dalam istighfar itu ada yang astaghfirullah. Saya baru saja misalnya makan gak bayar gitu. <laughs> Ini kan biasa terjadi dulu waktu mungkin pada anak-anak muda gitu ya. Dan kita sudah pernah muda begitu. Astagfirullahaladzim Ya bisa jadi karena lupa gitu Wong tadi Ada yang belum kehitung gitu nah, Ini istighfarnya Adalah istighfar yang memang Masih tingkat pertama Misalnya lagi Astagfirullahaladzim Tadi saya gak sengaja kok ngomong begitu Astagfirullahaladzim Saya kok tadi melihat itu Jadi istighfarnya adalah Dari hal-hal yang memang Dosanya itu jelas orang-orang yang ketika melakukan maksiat orang awam oh iya itu dosa. Tapi ada bahwa dosa kita yang uh, menurut orang awam itu enggak dosa. Menurut orang awam tidak dosa karena tidak menyakiti orang lain ya. Dan tidak mengganggu orang lain dan juga menurut dia tidak tidak merugikan apa-apa. Padahal selanjutnya bukan berarti tidak berdosa ketika kita tidak mengganggu orang lain. Tetapi hidup dalam ketidakmanfaatan itu juga dosa. Termasuk tarkuhu malayanihi. Menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, mencari uang-uangnya sendiri dari penghasilan sendiri. Kan tidak mencuri, juga tidak ngerepotin orang lain. Tetapi ini menjadi kemaksiatan apabila dilakukan dalam bentuk yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ya dia tidak menyuruh orang lain berjahat, iya. Tetapi ini adalah merupakan satu dosa bagi e, tahapan berikutnya. Karena nikmat apabila tidak digunakan untuk ketaatan ini akan menjadi laknat. Di dalam surat At-Takasur, Semalatus alunna yau ma'idin anin orang naib. Orang-orang yang awam barangkali, ya nggak apa-apa, dia kerja-kerja sendiri, dinikmati sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Ini orang awam. Tapi ingat bahawa tingkatan berikutnya adalah semalatus alunna yau ma'idin anin naib. Jadi istighfar terhadap umur yang dibuang sia-sia. Astaghfirullahaladzim. Kok, ya ada sesuatu yang hilang hari ini. Astagfirullahaladzim misalnya, kok perbuatan yang sekarang nampaknya kebaikannya belum ada yang nampak yang bisa kita wariskan atau diambil manfaat oleh orang lain. Nah, bapak yang saya muliakan, maka ketika para nabi disebut oleh Allah adalah awwab. Innahu awwab. Karena memang kehidupannya senantiasa berada dalam situasi yang taat. Jadi ketika hidup di dalam ketaatan, maka disebutlah orang itu awam. Karena tidak hanya dia bersedih kepada meninggalkan hal-hal yang besar, tapi adalah sedih kepada hal-hal yang sangat kecil, yang menurut orang awam itu tidak dosa. Hadun nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi. Walqur abudana ayyub. dia. Yeah. Di dalam surat Sot, ya. coba. Isfir alama yaqulu nawalku amtana Dawud adal Aidin Nahu Yang pertama adalah Nabi Dawud di situ. Nabi Dawud juga adalah termasuk disebut oleh Allah amat taat begitu. Bukan hanya taat tetapi amat. Jadi ketaatannya yang luar biasa wa taira mahsyuratan kullun lahu Nah Taatnya burung dan semua binatang atau semua makhluk Allah adalah karena memang Allah Subhanahu wa memberikan kepada eh, hamba tersebut ketaatan-ketaatan yang dia eh, lakukan begitu Walqul 'iba'dana Ibrahim wa Ishaq wa aidi wal absar Allahumma kumuloh banyak sekali kalau kita perhatikan di sini pada dalam surat Sot tentang anugerah anugerah Allah subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang memang diawali dari ketaatannya untuk itu Allah inna aulia Allahilah kafun alaihim walhamiyyah azzaanun kekasih kekasih Allah itu tidak pernah akan khawatir bagaimana akan khawatir karena rahmat Allah telah menyelimuti dan selalu uh, meliputinya. Ketaatan yang ada di dunia, ini menjadikan makhluk-makhluk di dunia semuanya akan menyertainya. Dan kalau di dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh kepada seluruh malaikat untuk senantiasa mendoakannya. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendoakannya. Nah nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du hadirin rahmatullahi wabarakatuh Mari kita lihat pada surat ghafir Ayat yang ke-7 Surat yang ke-40 Surat yang ke-40 ayatnya, ayat yang ke-7. Jadi melanjutkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hambanya, maka Allah senantiasa akan menyuruh kepada para malaikatnya untuk senantiasa memohonkan ampun untuknya. Ya, Ghafir atau al-mu'min. Surat yang ke-40. Ayatnya, ayat yang ke-7. Okay. Mari kita baca bersama A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-ladhina ya'hmiluna al-agusha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim Yusabhihun bi hamd Rabbihim, wa yuaminun bihi, wa yastaghfirun lil-ladina amanu. Rabbana wasyaita kull shayir rahmatu wa ilmin, fa'ghfir lil Tabu sabinak wakim mazhab al jahim. Saya lakuk. Al-ladinya hamilun al arsha, wa Yusabhihun bi hamd Rabbihim, wa yuaminuhu, wa yastaghfirunil-ladina amanu. Rabbana, wa s'atku al-shayir rahmatuwa ilman, faghfiril-ladina tabu, Sebu sebinak ya. waktu mazhab al jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Allah subhanahu wa taala Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertawabat dan mengikuti jalan engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka-neraka neraka yang menyala-nyala. Alladzina <tuh> yachmilun al-arsha, yaitu para malaikat yang bertugas memikul arsh wa hawalahu dan malaikat yang memang bertugas menjaga segeling arsy. Wa yuqminu nabihi wa hawalahu yusabbihuna bihamdi rabbihim dan pekerjaan mereka adalah bertasbih kepada Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim dan bertahmid. Jadi tugas-tugas malaikat sebagaimana ayat ini adalah ada yang dan ada yang bertasbih Dan ada yang bertahmid Yang mereka itu adalah Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di dalam tasbih mereka Dan di dalam tahmid mereka Adalah menyertakan agar Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya Mau mengampunkan kepada orang-orang yang Bertawbat dan orang-orang yang beriman رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَغْفِلْ لِلَّذِينَ تَعْبُ Jadi orang-orang yang bertawabat, yang membaca istighfar, membaca astaghfirullahaladzim Pada dasarnya ketika dia membaca untuk diri sendiri, diaminkan oleh para malaikat Dan malaikat juga membantu, ya Allah ampunkanlah hambamu yang sedang bertawabat Ampunkanlah hambamu yang sedang beristighfar ini Maka untuk itu bagaimana tidak Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlawanan di ta'if dan pada waktu itu beliau sempat berdarah karena dilempar oleh orang-orang yang ya, menghinanya. Maka malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah apakah hendak kiranya diperbolehkan aku berikan sanksi kepada mereka. Kalau diizinkan sudah malaikat jipil hanya dengan mengangkat sayapnya maka gunung akan terangkat dan menutupi semua penduduk di Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan itu karena Allah madzi qaumi fa innahum la Berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengetahuinya. Rabbana wasi'tag kullasyai'ir rahmataw wa ilma. Malaikat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu doanya tidak akan terhalangi. Doanya malaikat tidak akan terhalangi. Nah, senjata kita adalah bagaimana agar senantiasa dekat dengan para malaikat. Maka tidak ada cara untuk mendekat kepada malaikat adalah dengan cara banyak beristighfar. Karena orang yang beristighfar akan didoakan oleh malaikat. Dan orang-orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmataw wa ilma faghfir lillazina taabu. Untuk itu orang yang bertaubat akan disenangi oleh malaikat karena malaikat mengetahui bahawa Allah menyuka, menyukainya. Tidak hanya itu doanya. Di dalam ayat berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati atinil lati 'atathum wa man salah min aba'ihim wa Innaka antal azizul hakim, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Hadirul Hamdulillah. Seorang yang sekarang berdoa, yaitu Waladun Salihun yadu anak yang soleh, ketika bertobat untuk dirinya sendiri. Malaikat pun mendoakan semoga bapak-bapak mereka Allah ampunkan dan Allah masukkan ke surga bersama. Wa adkhilhum jannati adillati wa'tahu man salaha min abaihim wa azwajihim wadhurriyatihim. Orang yang baik akan menjadi magnet bagi yang lain. Malaikat tidak hanya mendoakan kepada si A yang berdoa dan bertaubat, tapi sekaligus Allah Subhanahu wa taala dimohonkan oleh malaikat ya Allah ampunkanlah bapak-bapak mereka dan juga keturunan mereka waldurriyatihimin naka antal anzizul hakim untuk itu bahwa orang ketika berdosa sebetulnya dia adalah tidak mendolimi diri sendiri tapi juga mendolimi yang lain begitu juga orang yang soleh pada dasarnya dia tidak soleh untuk diri sendiri tapi juga mensolehkan orang orang lain dalam satu kata-kata hikmah, orang yang berdosa pada dasarnya dia sedang meracuni diri sendiri. Dan ketika racun itu tidak cepat dimusnahkan, maka racun itu akan menular kepada orang lain. Maka tidak ada cara penghancuran yang lebih dahsyat adalah daripada menghancurkan racun yang ada di dalam dirinya sendiri. Sebelum orang yang lain tertular. Maka taubat sebetulnya adalah menghancurkan segala materi-materi racun yang ada di dalam hatinya Nah, orang yang sudah dinasehati Untuk tidak berbuat keji atau tidak berbuat maksiat Dan tidak berhenti karena memang racunnya belum hilang Maka untuk itu di dalam Islam ada kisos Ada rajam Sebetulnya memang Kisos dan rajam adalah untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, di dalam jiwa. Orang kalau tidak di rajam, itu tidak pernah akan berhenti. Orang kalau tidak di dia tidak akan berhenti. Karena apa artinya orang lain menyiram air yang banyak, sedangkan bara di dalamnya ini sangat terselubung. Jadi ada gas yang besar sekali. Jadi kalau ada kebakaran ya hanya disiram dengan air tetapi tabung gasnya ini sudah siap meledak maka air itu tidak bisa memadamkan. Nah yang paling bisa adalah kalau bisa diangkat tabung gasnya, nah nanti baru dibuang, maka air bisa berpengaruh. Orang yang bertaubat adalah yang memadamkan air dari dalam. Nah, kalau orang yang dikisos adalah bagaimana agar air itu atau air, api itu tidak menyebar kemana-mana Maka diputuslah hubungan Karena ketika dia tetap Saluran listriknya Tidak diputus dari rumah yang kebakaran Akan menimbulkan kebakaran yang lain Jadi hukum Islam Di dalam kisos atau pancung Sebetulnya adalah menyelamatkan orang tersebut Dan sekitarnya Hadiru rahmatullah Wa qihifu sayyiat wa mantakis sayyati Yawme idhim Nah pada ayat ini rabbana waddhilhum adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan yang bertaubat. Tidak hanya kepada dirinya sendiri dia oleh malaikat tetapi ayahnya atau keturunan-keturunan mereka. Coba ayat berikutnya Bapak-bapak perhatikan. Wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yauma idzin faqat rahimta Wadadika huwal fawzul azim Nah, coba perhatikan pada ungkapan-ungkapan yang sangat mulia Yang tertuang di dalam ayat-ayat ini Ini adalah semua doa para malaikat Kepada orang yang bertaubat dan mau beristighfar Waktihimu sayiat Setelah para malaikat mendoakan ya Allah Gabungkanlah mereka Dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu dan peliharalah mereka dari kejahatan Jadi orang yang beristighfar dengan ikhlas dan sesungguhnya Selain memang mempunyai kekuatan untuk tidak berbuat jahat lagi Memang didoakan oleh malaikat agar tidak melaksanakan kejahatan lagi Ya Allah, mereka, peliharalah mereka dari kejahatan Atau dari balasan kejahatan Biar kejahatannya sudah dimaafkan begitu. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepada itulah kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang bertawubat. Selain untuk diri sendiri dia akan mendapatkan keberkahan. Malaikat menjadikan partner di dalam doanya. Jadi ketika ya Allah ampunkanlah saya malaikat juga mendoakannya Allah ampunkanlah dia dan berikanlah segala ampunanmu termasuk kepada perbuatan-perbuatan jahatnya. Nah, waqimus sayyi'at wa man taqis sayyiati yauma idzin faqatrahimah. Maksudnya adalah ya Allah lupakan kejahatannya. Ya Allah hapuskanlah dosa-dosa mereka. Karena penghapusan dosa hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang dihapuskan dosanya oleh Allah maka tidak akan takut atau tidak mendapatkan kesusahan lagi di hari-hari kiamat. Baik, hadir rahmatullahi Kita kembali kepada kisah Nabi atau para Rasul yang memang telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al Nabi Dawud alaihissalam. Ada satu hadis yang mungkin akan kita baca untuk mengakhiri pertemuan ini. Kalau tadi, innahu awwab. Jadi nabi-nabi yang tersebut di atas tadi adalah Para nabi yang memang sangat amat Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis Al-Junid ibnu Muhammad Akabarni Abu Ja'far Al-Bukol Wakana bayna huwa bayna Muhammad bin Yahya Sodaqah Wakana Muhammad bin Yahya Rajulan min ahli din wal fadhal Satu ketika Ada seorang uh, yang bertanya Dari hadis ini adalah Dari Abu Muhammad dari Abu Hurairah. Sebentar ini. Tentang bagaimana amal-amal yang terbaik yang sudah dilakukan oleh para para anbiya termasuk Nabi eh, Daud, terus Nabi Sulaiman dan eh, Nabi Isa alaihi salam. Cepat mana? Nah, ini. Hadis diberikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu ada seorang yang datang jauh rojulunias alu anisiam ingin dibacakan hadis-hadis tentang puasa fakola anisiam ini yang saya tandai nah di sini. Ji tatas aluni ala ukhbidu ke hadisan indi. Abu Ghairullah menyatakan akan menyampaikan sebuah hadis yang dia simpan dan dia hafal. Ida kun taturidu siyama Dawud alaihissalam. Ketika kamu menginginkan puasa seperti Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud adalah merupakan khalifatur rahman azza wajalla. Khalifah adalah pengganti Jadi yang menegakkan Hukum Allah di muka bumi ini Dan Nabi Dawud adalah terkenal Min a'badin nas Adalah sosok manusia yang Sangat Penghamba Sangat menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa asja'in nas Sifatnya sangat Lemah, lembut, tetapi Pemberani Di antara semua jenis musuh. Wakana laya firru ida tidak pernah mundur ketika bertemu musuh. Wakana yaqroz zebur robi sabai Nabi Dawud mempunyai kitab suci adalah zebur yang selalu dibaca dan muazatnya lagi adalah ketika dibaca suaranya melemahkan atau meluluhkan hati. Para pendengarnya termasuk burung dan sebagainya Tidak hanya manusia Waka'ana idha aroda ayyabki Ketika Nabi Daud menginginkan menangis Lantap kok Jadi tidak pernah berhenti menangis Dan yang dilakukan oleh Nabi Daud adalah Waka'an lahu sajidatun fi akhirillail Mengakhiri malamnya dengan sujud Panjang Sebagaimana di dalam surat Al-Dhariyat. Innahu kana minal muhsinin kanu qalilam minal laili maya jaul. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi akhir malam adalah waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur diperbanyak untuk sujud beristighfar kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Wakan lahu sajidatun fi akhir lail wa yatadurran wa hatta yusbih. Dan tidak berhenti sujud serta memohon ampun kepada Allah dari segala macam dosanya sampai subuh. Bahkan Rasulullah SAW yakul, Rasulullah pernah bersabda, Inna afdolasyamu syamu aku Dawud. Puasa sunat atau puasa yang paling sempurna adalah puasanya Nabi Dawud AS. Wa khanaya sumu sawman wa, yuf, wa yuftiru sawman Puasa satu hari ya, Buka Satu hari terus begitu Satu hari puasa, puasa satu hari buka Ini yang pertama Wa inkunta Karena tadi ditanya Tentang macam-macam puasa Puasa sunat ini tentunya Wa inkunta turi dusya Mabnihi Kalau kalian ingin mengikuti puasa Anak dari Nabi Dawud siapa? Sulaiman. Fa'innahu kanayasumu awwala syahri salah sata ayam. Puasa pada awal bulan tiga hari. Wa min wasatish syahri salah sata ayam. Dan puasa di tengah-tengahnya tiga hari. Wa awsatuhu bisyan wa akhiru bisyamin. Dan puasa tiga hari pada akhir bulan, jadi sembilan hari, awal tiga, tengah tiga, akhir tiga. Nah, ini untuk Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nah, terus ada yang biasa dilakukan oleh e, Nabi Isa. Nabi Isa adalah Fala ya zal yusalli hatta yaraha qad tala'a. Tuh kan? Fa mamka lahu hajatun qadhaha wa kana lahu la illa rak'a rak'atayn. Jadi Nabi Isa ini salah satu kebiasaannya adalah tidak pernah meninggalkan dua rakaat salat di mana saja berada. Datang ke tempat temannya Ikut sholat dua rekaat di rumah temannya Datang ke tempat bersinggah Tidak pernah meninggalkan dua rekaat sholat Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa Ini barangkali bisa kita lakukan Bapak-Bapak Jadi tidak hanya sholat tahiyat al-masjid Tapi sholat untuk di mana saja kita berada ini barangkali yang jarang kita dengar adalah wakanalayaqu maqoman illa rak'ataini illa raka' raka'ataini. Jadi Nabi Isa tidak pernah berada dalam satu tempat kecuali dengan melaksanakan dua rakaat salat itu. Nah, Bapak bapak yang saya muliakan, barangkali ini adalah yang menjadikan para anbiya disebut innahu awab mereka ini banyak sekali taatnya dan amat sangat taat. Ya, karena memang seperti itulah apa namanya? amalan-amalan dan ibadah mereka. Jadi hidup ini adalah hanya untuk ibadah. Hidup adalah hanya ibadah. Maka istighfarnya antara posisi yang seperti para anbiya dengan tingkat yang lainnya akan sangat sangat jauh berbeda. Innahu awwab. Nah, untuk mendapatkan itu maka tidak ada kata lain adalah dalam satu ayat, Allah amanu wakanu yat takun. Tingkatkan iman dan selalu di dalam ketakwaan. Takwa adalah berjalan di atas aturan. Begitu. Nah, barangkali ini yang bisa saya lakukan atau bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan uh, iman dan ketakwaan kita. Serta kita diberikan Kenikmatan-kenikmatan yang lain setelah Iman dan takwa. Salah satunya adalah kita senantiasa Mendapatkan maqam mahmuda Yaitu adalah maqam yang terpuji Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Terima kasih Terutama sekali memang dalam hal ini istighfar, kemudian kita koreksi diri tentang ketenangan hati tadi sangat-sangat eh, bermanfaat sekali. Mungkin diberi kesempatan untuk bertanya, Ustaz. Satu, ini satu kebetulan di sini. Terutama Uh, saya mau tanya pak Tapi enggak, enggak, Tentang itu gak apa-apa Tentang ayat yang satu Sama ayat yang lain Kok beda kayak gitu loh Contohnya di Surat Qaf surat kelima puluh Ayat 38 Itu bumi dan langit Dan diantaranya Diciptakan dalam enam masa tapi di surat ke-41, surat Fusilat, ayat 9 sampai 12, dikatakan, bumi diciptakan dalam dua masa, terus gunung, dan Allah menentukan makanan-makanan, kadar-kadar makanan bagi penghuninya selama empat masa. Terus, dia memanggil langit, suka atau tidak datang, mereka datang dengan mengatakan, aku datang dengan senang hati, terus, Allah menciptakan langit uh, yang tujuh langit itu dalam dua masa kalau dari referensi yang uh, surat kelima puluh yang kov ayat 38 dikatakan enam masa, tapi kalau kita hitung yang di fusilat ayat 9 sampai 12 itu 2 ditambah 4 ditambah 2 ketemunya 8 aduh Baik, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin, amat banget Bapak-bapak yang saya muliakan, jadi di dalam penciptaan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa surat, seperti tadi ada surat Qaf, ada surat Fusilat Dan ayat-ayat yang satu dengan yang lain Sepertinya memang kalau dipelajari ada perbedaan Okay, sepertinya ada perbedaan Di dalam surat Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi bahwa Inna anzallahu qur'anan arabiyal la'allakum ta'qilun Bahwa Al-Quran yang diturunkan dengan berbahasa Arab adalah Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal La'allakum ta'qilun Selanjutnya Di dalam penciptaan langit ada Terus ada enam hari atau enam masa dan ada yang dua masa Ini memang ayat-ayat ini adalah Kita mengetahui betul bahwa embrio dari ilmu penciptaan langit dan bumi Dan seperti ilmu kedokteran yang ada di dalam surat Al-Mu'minun jadi walau kot kolaknal insanah min sulallah timun tin, semua kolaknan nutup fatah alakota ini adalah embrio dari ilmu kedokteran. Nah, di dalam ilmu astronomi uh, yang antara langit dan bumi, memang kalau dilihat bahawa kok ada perbedaan perhitungan, ada perh perbedaan perhitungan antara enam masa dan dua. Uh, begini bapak-bapak, jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai buku pintar Tapi adalah huda wa ma'idha lil mutaqin Jadi kalau dihitung secara, uh, apa namanya, hitungan ayat Tadi ada dua, ada empat, ada dua Jadi bukan enam, ya, tapi delapan summa stava al-an. Jadi memang begini. Ada ayat-ayat yang satu melengkapi terhadap ayat yang lain. Nah, termasuk misalnya begini. Di dalam uh, surat Ar-Rahman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Di situ al-masyik yang kita ketahui berapa? Timur ada berapa? Ada 1. Tapi disebutkan di dalam Al-Qur'an Rabbul masyriqaini Dua Dua timur berarti yang mana? Ah, ya. Terus magribain. Barat itu ada berapa? Ya, tapi ternyata memang ada barat daya dan barat, ada barat laut. Timur juga ada timur daya dan ada timur laut. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Al-Qur'an sebetulnya adalah memberikan kesan dan rahasia. Rahasia ini akan selalu pas ketika dipelajari pada sepanjang masa. Coba begini, kita perhatikan dalam ayat misalnya, langit wasama abaneina hbiidhuwa inna lamusyoun. Langit ini ternyata akan terus melebar setiap saat. Wassama abanaina biay diwa inna lamusion. Jadi langit yang ada ini sekarang tidak berhenti memanjang terus begitu. Wassama abanaina biay diwa inna lamusion wal ardo faroshnaha fani amal mahidun. Dan bumi juga akan terus pecah. Nah kembali kepada ayat tadi. Keterbatasan apa yang ada di kita itu bukan berarti Al-Quran terbatas. Jadi ketika kita menghitung ada dua, ada enam, ada dua, maka bukan berarti bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah salah, tetapi ada rahasia yang belum ditemui. Nah untuk itu, <tuh> Nah disinilah kepentingan para ilmuwan astronomi, termasuk juga planet, untuk menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dua masa sebetulnya Di dalam Al-Quran Dua masa apakah antara Masa yang disebut di sini Yang enam Di dalam dunia Atau penciptaan langit yang tujuh itu Apakah ini adalah Pergantian dari uh, Dua masa itu Nah seperti di dalam Al-Quran ada Sab'atul Ahruf Sab'atul Masani misalnya Tujuh ini apakah Tujuh itu yang dimaksud atau tujuh yang mana Jadi ada dalam ayat Namanya ayat mutashabihat Ayat yang mempunyai beberapa Indikasi makna Nah makna ini Kadang-kadang tidak hanya terpaut Satu artinya Summastawa al-ash Seperti Allah Menguasai arash Menguasai apa betul-betul seperti kita Duduk di atas atau Seperti apa Nah ini adalah ayat-ayat yang mutashabihat untuk itu sebetulnya Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa inna anzalna quran Arabian la'allakum taqilun. Bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an ini adalah agar kita mampu mencairkan rahasia-rahasia termasuk istilah-istilah. Istilah-istilah dalam ada masa, ada hari, ada berapa waktu. Ini inilah waktu kita untuk berpikir apa sih sebetulnya. Dan waktu-waktu itu maka fasalu 'ala dzikri Sebetulnya apa yang dimaksud dengan sitata ayam semastawa alam ash terus ada empat masa. Nah empat masa apakah bertentangan dengan yang sitata ayam atau atau tidak? Jadi saya pikir ini adalah ayat-ayat simbol di mana simbol-simbol itu adalah merupakan simbol disiplin ilmu yang bisa meneraskan karena tidak mungkin satu ayat berbenturan hanya saja memang rahasia rahasia ini belum belum kita temukan begitu. Tapi saya yakin bahwa ketika para pakar ditemukan untuk membahas masalah ini tidak pernah ada yang ada yang menyalahkan Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya bahwa simbol atau dari perhitungan bisa 4 masa, 2 masa dan 6 masa, ini adalah simbol-simbol rumus yang tidak satu dengan yang lain bertentangan. Jadi kalau kita di dalam surat Al-Ma'arij misalnya, ta'rujul malaikatu war ruhu ilai fi yaumin kana miqdaru 50 alf Jadi perjalanan malaikat dari bumi sampai ke sumastawa ala ash kepada al ash ini adalah perjalanan kalnamuktaru khomsina alfasana perjalanan lima ribu tahun. Nah dan ada lagi ayat yang vio mingka namuktaru alfasanati lima tahun ada yang seribu tahun ada yang lima puluh ribu tahun. Nah dalam ayat ini kok alfasana seribu tahun? Dan ayat yang lain ada Homsina Alfasana ada yang lima ribu tahun ternyata Alfisana yang di sini adalah di hari akhir satu hari berbanding seperti seribu tahun satu hari di sana hitungannya di sini seperti seribu tahun. Nah kalau perjalanan malaikat ini yang bisa ditempuh oleh manusia dalam kejaran perjalanan selama 50 ribu tahun jadi lama sekali. Jadi begitu simbol-simbol yang ada di dalam Al-Qur'an rumus yang memang harus dipikirkan dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai bahasa Arab atau sebagai bahasa acuan adalah Arab agar kita bisa memacakan itu. Nah, keterbatasan kita jangan menghalangi bahwa Al-Qur'an tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Nah, nanti kita uh, lebih bagus misalnya fokus misalnya terhadap Ilmu-ilmu kedokteran kita berbicara dengan dokter, astro, ilmu astronom kita berbicara dengan para astronom untuk melengkapi rumus-rumus yang ada di dalam Al-Quran Ya, Terima kasih, waktunya kita uh, cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat Mahfadzah telah kita simak bersama Kajian bersama Ustaz Muhammad Sofan dengan pembahasan mengenai Tafsir Surat Nuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini termasuk majelis yang diberkahi dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan selalu dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat mafazah yang dirahmati Allah dari kami kurang lebihnya mohon maaf Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program baterai Ilmu selanjutnya Dan mari kita tutup Tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu alla ilahi la anta ashtagfiru kawa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah. Glaubam 9.6 Mafaz FM di waktu penyukaan ibu. telah kita ikuti kajian mbahtera ilmu persembahan dari 89.6 Mafaz FM